Bapak Indra, selamat pagi. Halo. Ya, silakan Pak. Pak William ya. Pak William, silakan. Ah,、uh, selamat pagi Mbak.、Uh, ini kita mesti melihat masalah ini secara proporsional ya, gitu.、Loh. Jadi umat Nasrani juga jangan terpancing, umat Islam juga jangan terpancing. Tapi yang mesti kita lihat itu duduk masalahnya Mbak. Soal、hmm. permasalahannya ini ialah karena memang Masyarakat disitu Dan memang aturan m a i n di kota Bekasi Itu tidak memungkinkan untuk m e n d i r i k a n gereja disitu Dan masyarakat Masyarakat Nasrani yang tinggal disitu pun Tetap memaksa untuk Menjalani aturan sesuai k e m a u a n mereka sendiri Tanpa mengindahkan peraturan Pemda kota Bekasi Dan juga perasaan warga sekitar Yang mana akhirnya Memancing emosi warga tersebut dan, dan media juga terlalu manasi ini. k a r e n a k a n ada suatu permasalahan besar yang ada disini, padahal itu tidak lebih dari sekedar pertengkaran yang memang seperti kalau kita dikasih tahu, kita n g g a k mau kemudian dipukul atau dikasih tahu dengan lebih keras gitu、loh. jadi kalau menurut saya ya memang masyarakat maaf ya, kalau saya bilang masyarakat Batak yang tinggal disitu, itu memang itu yang bersalah フォーバーアんランス、エナケディ、ウダデるララン、ウダディ、ウダディ、セガオ、ディ、ブカ、セガニャ、ウダディ、セガオバイ、バイ、オレワガセカンパー、ウダディ、ジョンアンマン、ウダディ、ジュガアダ、アトランマイニャ、ジュガアダ、タニンダワニャ、ソイン、アダハクレケディ、ドフォニャタニンダワ、フォーマティ、フラトラン、ペンダホタ、セキるーニャ、ペンダホタ、フォーマティ、フラトラン、ウダホタ、セキターニャ、ペンダホ Pak William terima kasih, Pak Indra selamat pagi Selamat pagi Bu s i l a k a n Pak Indra、uh, Saya mau mengomentari gini Pemimpin kita ini, Pak s b y ini Menjago pidato diplomatis Tapi realisasi penjabaran di lapangan itu Nol d i d u k u n g oleh perangkat-perangkatnya juga tidak peka Dan semuanya itu hanya mencari keuntungan pribadi Jadi masalah agama ini Seperti Pak William tadi ngomong Saya tidak setuju Tidak setuju kenapa? Kalau kita u d a h membangun suatu sekat-sekat Apabila kita sudah berpaturan dengan patuan PEMDA, PEMDA itu kan bisa bikin peraturan m a u m u n y a n y a sendiri. Dan kita kalau lihat dengan omongan cara Pak Wina tadi bicara, itu kan berarti kan sudah bilang minoritas-mayoritas. Oke lah di Bekasi. Tetapi, musti diingat, HKPP di Bekasi itu sudah melakukan kibadah itu sudah belasan tahun. Bukan baru kemarin atau seminggu-dua minggu yang lalu. Kalau seminggu-dua minggu yang lalu, oke lah kita bilang, itu bisa dibilang ただのパパカタンダウンタウンタウンタウンタウンタしンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタンタンタウンタウンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン ハの Pilipino? はい。 Sebenarnya di dalam undang-undang sendiri itu kan sudah、uh, sangat jelas mengatakan bahwa、uh, pemerintah melindungi、uh, setiap timur beragama. Nah, di aplikasi di lapangan atau di、uh, apa namanya penerapannya di lapangan i n i selalu、uh, ada diskriminasi. Jadi uh, kalau uh, pemerintah tertentu atau masyarakat tertentu tidak suka langsung pemerintah.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 b a p a k l u s selamat pagi Selamat pagi, Bu Ya, silahkan Pak Paulus、ah, Saya tidak sependapat dengan Bapak yang pertama-tama tadi, Bu Ya, menurut kami di tanah air ini tidak ada daerah yang bebas dari agama lain, Bu Maksudnya itu semua agama ada tempatnya Ada posisinya masing-masing Tinggal aturan m a i n n y a gimana Jadi, kalau satu daerah itu harus agama satu-satu aja, Bu Itu tergantung dari individunya, Bu Yang membuat daerah tersebut harus steril dari agama lain Kita yang minoritas menghormati agama lain. Kerukunan itu tercipta kalau kita menghargai orang lain, bu. Menghargai agama lain g itu. Bukan seenak-enaknya kita daerah ini, daerah Bekasi itu harus agama tertentu. Tidak, tidak, bu. Ini kita tanah air、uh, yang b e r a s a r k a n pancasila. Terima kasih. Oke,、okay, Pak Andre. Ya selamat pagi, bu. Silahkan bapak.、Uh, saya mau mengomentari mengenai tempat n ya.、Uh, berdirinya tadi bukannya、uh, ini bukannya suatu pemaksaan ya, pak.、Uh, Uh, di TV pun juga sudah dibahas apabila pemerintah t e m d a d k i keberatan membangun tempatnya. Mereka, mereka minta k a l dicarikan tempat. Mereka minta dicarikan tempat. Ya, bukan p e m a k s a n Tadi saya, saya komentar lagi yang tadi. Ini bukan satu u p e m a k s a n bagi umat h k b p untuk melakukan ibadah. Mereka juga sudah minta di situ m a m a t e m d a d k i a apabila disini keberatan untuk membangun gereja. Dia minta carikan tempat. yang steril, yang, yang istilahnya yang yang gak sengketa begitu kan semua juga dia udah dia udah ini, udah apa sih udah be, berembuk sama uh, uh, warga disitu semua、uh, apa semua disitu, tapi tetap aja mentok, maka saya juga udah lihat dibahas di TV mereka minta di carikan tempat kalau memang ngerasa、uh, tempat yang mereka untuk mendirikan gereja itu パイジー berbuat baik ya. Nah ini umat mau beribadah pada Tuhan kok jadi masalah kilo. Artinya kalau kita sama-sama orang beragama, ya semuanya kan harus mempunyai akal yang baik, ya kan. Nah sekarang pemerintahan kita ini semuanya itu nggak ada ketegasan, nggak menindak itu kan kriminal. Senda. Artinya b a h w a s a n y perkedok agama tapi melakukan sesuatu yang jahat, itu tujuannya kan mau membunuh dan sudah berapa p e n y a t a yang mati dibunuh. Nah, itu kira-kira. Nah, kalau nggak ada ketegasan pemerintah terhadap bangsa yang begini, ini akan meraja l e l a Jadi, berkedokan semua agama. Kita juga bisa b e r k e d o k a g a m a tapi kan nggak boleh. Nggak benar itu. Nah, itu kira-kira, Bu. Oke, terima kasih. Pak Hendry. Selamat pagi, Bu. Silahkan, Pak. Iya. Memang harus ada ketegasan dari pemerintah dan harus dilakukan di lapangan. Kedua, tidak boleh dipetak-petakan. Ini negara... RKRI, bebas beragama yang melarang itu, yang bikin masalah itu cuma、uh, masyarakat yang punya tujuan tertentu dan didorong orang tertentu. n Gak g ada masyarakat murni itu, bukan, bukan murni itu. Coba dicek itu, pasti ada yang tujuan untuk mengalihkan informasi apa itu. Jangan dipetek-petekkan, n gak g boleh. n Gak g ada yang p e t e k p e t a k a n akhirnya orang lain n gak g boleh masuk di situ. Terima kasih Bu. Oke,、okay, b Agus. iya selamat pagi、Silahkan. saya n gak g setuju dengan pendapat yang pertama、uhum. karena beragama itu melakukan ibadah itu kan bisa di tempat umum itu juga saya kira tempat terbuka itu yang p e d a p a t pertama mungkin orang yang mau mengusir pihak HPP m u n g k i m a s i h Pak Rudy selamat siang ya s i l a k a n Pak ya kalau Presiden tidak mampu menyelesaikan masalah ini lebih baik turun saja ya terima kasih Pak Rudy 私はあなたの会話をしていました。 Jadi seharusnya tuh Lebih tegas l a seperti Saya b u k a n membandingkan Seperti zamannya Pak h a r t o lah dulu Kan lebih tegas ya Cuman sayang kroni-kroninya aja gitu d a h itu aja, terima kasih Baik, terima kasih Pak Arief Pak Andri, selamat siang Selamat siang Bu Iya, s i l a k a n Pak i Ya begini Bu Kenapa saya katakan mereka itu Beribadah di lapangan termus Berpindah-pindah ini karena mereka sulitnya mendapat tempat untuk mendirikan rumah itu aja atau gereja ya.、Mm -hmm. makanya dia pindah-pindah pindah-pindahnya pindah itu karena sudah mentok dia kesini kesana mentok minta t o k o agama pun juga di daerah tersebut mentok, makanya dia itu mengadakan kebaktian di ruang terbuka lapangan terbuka bukan karena dia m e m b a n d e l untuk itu p e m e r i n t a h harus tegas dalam hal ini memberikan tempat Yang nyaman untuk umat HKBP beribadah. Gak ada di negara kita di NKR itu i gak ada yang namanya mayoritas dan minoritas. Semuanya sama. Kita berada dalam satu payung negara kesatuan r e p u b l i k Indonesia yang bersatu. Yang bersatu gak ada itu. Agama, lima agama semua s udah di persatukan dalam undang-undang. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. p a n d r i Pak Dibio kemudian siang. Aduh, selamat siang Selamat siang Bu Ya, silakan Pak Dibio Menurut kami ya Bu ya, semua komentar benar ya Dari Bapak-Bapak sebelumnya Tapi yang saya perlu sampaikan disini Bahwa、uh, agama yang ada itu Lentang aliran kepercayaan diakui semua Pertama, kedua、uh, Para yang gak punya tempat ibadah Dihadakan di aula, di a e a d a Temdanya mengadakan tempat nih Tempat aula besar di tempat ini Ibadahnya disini karena belum punya ruangan Kalau sudah punya ruangan tempat tertentu Nanti bisa t e m p a t i ruangan yang baru Begitu jadinya Jadi pemerintah juga membantu Sarannya untuk beribadah Nomor tiga Jangan memusuhi golongan lain Karena a a p masing-masing mempunyai cara tersendiri Misalnya ibadahnya terlalu bersemangat ya, cuma memang dia begitu. Yang satu menggunakan mikrofon ya, s u d a h sudah begitu gitu loh. Jadi jangan dianggap sesuatu yang apa namanya、uh, saling bertentangan gitu loh. Terima kasih. Terima kasih Pak Divo. Kemudian Bapak Jimmy s e l a m a siang. Pak、Halo. Jimmy, a s e l a m a siang Pak. Ya, kalau、Silakan. menurut saya sih, g ini simpel aja sebenarnya. Kalau kita sebagai umat b e r a j a m a n a n t a ya、uh -huh. bahwa kita turunan dari Adam manusia pertama. マジン m a t a i n lo pakai cari-cari solusi? Lo udah jelas undang-undang Menjamin setiap warga Bebas beragama Menjalankan ibadah Nah, m e n t e r i agama yang ngomong g a k k a r u aja Apa sudah ditegor Sama s a y Gitu lah m a g a g a semuanya SBY ini m o n g g o Pak t r i s t a n o selamat siang Selamat siang Ya, s i l a k a n Pak Tristanto a g a n saya memang benar Kayaknya Presiden SDI hanya、uh, s e p a t u s kata-kata saja t i d a k a a n publiknya n g g a k k e l i h a t terima kasih. Ibu Karina, selamat siang. Selamat siang. Iya, silakan Bu. Iya, saya setuju tuh Presiden mesti、uh, bersikap tegas ya. Soalnya、uh, kita kan di Indonesia mengakui lima agama ya. Lagian kalau itu apa、uh, membangun rumah ibadah kan itu bagus, ya kan. Untuk... Beribadah, bukan untuk yang uh, Misalnya uh, Untuk bukan berjudi Atau apa ya Itu untuk membangun orang supaya lebih baik Ya kan Ya saya setuju aja supaya Presiden bersikap tegas Makasih、baik. Terima kasih b u Karina Kemudian Pak a r m a n selamat siang Ya selamat siang ya, ya menurut saya memang pemerintah itu harus tegas Gimanapun kita suci di dunia ini Tidak ada ブギニーも t kita kita di、e、a ローンアー、ローンビー、ローンフェイ、ウミカンミリスザマ。オランキタバカー、ホタンキタディエロファリン、ディリいルスラシトウ、ディフィデンスラ、アダバタイニ、アダフォーミフォーミニ、イトプロジューディブランサシトウ。イトクンサマジェクトシティナバー、アジェクトジャンブランダ、ンロ。ウダ、グリーニー、デリジャマンドウ、ディブサトウガン、ティカランティングアン、オーガネシャシャキティウ、エンキタダギュナニアドウ、マプランダ Jadi menurut saya itu presiden harus tegas. Terima kasih. Terima kasih Pak Arman. Selanjutnya Pak Nasrun, selamat siang. Selamat siang.、Terus. Ya, silahkan Pak. Benar, ini kalau d i a n g k a t di radio masalah n usara, Pak. Nanti opininya, nanti belarinya nggak stabil juga. Dapat jalan, tapi kalau m e n g e n a l i ke m e n t e r a t u r n y a nggak bagus nanti gitu loh. Kembali ke b m a s a n a Agama. Memang Undang-Undang yang terima diakui... 私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は u は私は私は l は私は私は私は私は a は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は Maksudnya ada hal yang harus dipatuhi. Kebetulan ini akan begini. Kalau m u s l a m juga di NTT, di Bali, di mana juga sama k e j a d i a n y a Sebenarnya ada e k s p o s g i t u l o h Tapi、mm -hmm. bisa mengendalikan diri gitulah. Jangan diruncingkanlah p e s o a l a n s e m a n a t itu. Ya, terima kasih Pak Nasron. Selanjutnya Pak Surya, selamat siang. Pak Sby harus tegas dong. Jangan gede badan doang. Mm -hmm, terima kasih Pak Surya. Pak Andi, selamat siang. Ya, selamat siang bu. Ya, silakan simulasi, Pak. Menurut saya sebenarnya sih ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama,、e, tidak mungkin menurut saya juga kalau tidak ada、e, api pasti nggak mungkin ada asap. Jadi yang pasti、e, kejadian ini juga ada kemungkinan dari pihak、e, yang diserang itu juga memprovokasi juga itu bisa saja, sejaya berhati. Jadi dalam hal ini juga kita jangan tergesa-gesa menyalahkan satu pihak. Harusnya kalau kita tahu ini adalah politik tadi yang dikatakan Bapak sebelumnya, ini adalah politik memecah belah, justru inilah opini yang sengaja digiring, yaitu kita menyalahkan salah satu pihak tertentu. Harusnya kita sebagai masyarakat lebih bijaksana menilai. Kalau tidak ada sebab, tidak mungkin ada a k i b a t n y a Nah, karena mungkin juga selama ini satu pihak tertentu juga terlalu proaktif merekrut, E, Masuk agama tertentu juga itu mesti kita perhatikan agar jangan sampai masyarakat yang mayoritas juga merasa terganggu atas、e, aktivitas kelompok ini. Ya, yang kedua bahwa pemerintah sendiri juga benar memang harus tegas. Contohnya masalah masalah pembangunan rumah k o r d i r pembangunan tempat-tempat hiburan malam lebih mudah daripada pembangunan rumah ibadah. Nah, ini pemerintah yang memang sepertinya terkesan sengaja.、Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Kemudian Pak Joni, penampuan terakhir kita. Iya, ini ya. kasih komentar a j a menarik sekali.、Hmm. Satu poin mungkin yang menjadi poin akar kerusuhan itu karena ada ormas-ormas yang, yang banyak berkuar-kuar untuk memberikan opini mengenai kejadian saat ini. Saya baru pulang dari Singapura seminggu liburan, berita masalah penusukan pendeta itu di TV-TV Simapur tiap satu jam t u nongol. Padahal masalahnya sangat kecil, tapi image terhadap negara kita jadinya jelek Saya harap sebenarnya semua pihak bisa tenang Coba berkaca, berkaca bagaimana kita bisa menirikan suatu negara yang mempunyai intelektual tinggi Supaya masalah-masalah ini bisa diselesaikan dengan tepat Terima kasih Pak Hari, selamat sore Sore Silakan Pak Hari、ah, Kalau dari tadi pagi saya dengar itu semua minta ketegasan-ketegasan p a d a i akan kita tahu ketegasan itu adalah langkah sekarang ini d a n jangan berharap bisa tegas dan satu lagi, mau dibandingkan dengan Obama, gak bisa dibandingkan Obama bagaimana dia、uh, menangani kebocoran minyak aja begitu hebat, 3 bulan gelar kita, digentung k a n ya tunggu 2014 lah, baru bisa ada lagi mungkin ketegasan, terima kasih Ya baik, terima kasih Pak Hari Halo, selamat siang Pak Fred Selamat siang Ya, silakan Pak Fred、uh, Memang saya kagum juga dengar s d g ngomong di CBBC、uh, mengenai ketegasan beliau dalam hal、uh, Rencana pembakaan r Al-Quran di Amerika ya, di k e l o r i d a dengan pendeta yang itu 私たちは、今日の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の a 社の会社の会社の会社の会社 n 会社の会社の会社の会社のの会社の会社の会社の会社の会 i の会社のの会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の Uh, d i g a n g g u oleh k k BP itu mungkin saja, tapi itu bukan alasan untuk menusuk orang dan memukul、uh, orang lain.、Gitu. Jadi, kalau pemerintah damai ini, aparat ke a m a n bisa tegas, saya kira bisa mengurangi banyak、uh, kesulitan di、uh, kemudian hari, Pak. Terima kasih banyak selamat sore. Ya, baik, terima kasih Pak f r e s selamat sore Pak Robert. Selamat sore, selamat sore. Ya, silakan Pak Robert. Ini bukan ketegasan, ini tindakannya apa kepolisian menangkap orang-orang semua di belakang ini. Kita lihat dalam waktu satu minggu, ya kan, karena ini masih banyak yang libur. Nah, kita lihat satu minggu depan, berhasil atau tidak. Kalau teroris saja dan susah p e n d a n g a n bisa menangkap dan berhasil. Kalau masalah kayak begini yang kecil, nggak berhasil. トラウラ、ブラッシー、ブラシャンバラガマ、ディエンドネシア、ディタギサリジャミン。イタスマリハトワ、バケトクリスタンのポネスラム、アロスギサ、トレランシー。サヤスブ、パギ、モランゴアンキドゥ、キタギタ、トレランシー。サトコアマサバパッキラジャ、a ャングウ、ヤ、バギマナ、バラティ。マカンシバロベット。 パブラムさんは パトロスのやつ、ono, amat, それ <akan> なたち多くの人たがいると言っていると言っていると言っると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると harus berpikir yang lebih fundamental jangan hanya berpikir untuk tahun-tahun yang akan datang waktu pemilu jadi sekarang mau populer-populer aja kalau yang gak benar gak berani ditangkap ya, kasihan y a masuk Pak Tony, selamat sore sore s i l a k a n Pak Tony iya, balik ke hukum mbak itu kalau hukumnya benar-benar jalan siapapun yang boleh-nggak boleh kan yang t e n t u i n itu hukum, polisi nah, kalau gak boleh, gak boleh kalau boleh-boleh intinya cuma satu kok, balik ke hukum, jalanin undang-undang どういうことですか Jadi ya, mereka mah t e n a n g t e n a n g aja, paling d i t a h a n dua k a l dua puluh empat jam, dan itu bebas lagi.、Mm -hmm. Ya gimana, gak hancur, n e g a ras, p a s i h Terima kasih, Pak p a n i Berikutnya Pak Joni, selamat sore. Halo, selamat sore. s i l a k a n Pak Joni. Kalau saya rontok permasalahannya ya, sebenarnya kan itu salah pangan pemerintah. Kenapa? Karena kan itu udah n g g a k izinkan lagi bikin gereja di situ. Nah cuman teman-teman dari k r i s t i a n ini nge-mecat, ngotot, pengen、uh, bikin g e r e j a di situ, bahkan masih melakukan aktivitas. Ya tentunya masyarakat marah itu harusnya kalau memang begitu、uh, pemerintah kan larang, nah, enggak mungkin masyarakat marah gitu loh kalau b e r k a r a ini nggak boleh, polisi d a t a n g nggak boleh ini, asli nggak pasti lah kan nggak pakai ini, ini kan udah bosan dilarang, terus kurs terus hukum-hukumnya jelas, enggak tanya juga masih ngotot kan gitu, nah, itu m a s y a r a gitu jadi saling-saling i n i l a h kita naga i t ber berbeda-beda agama, berbeda latar belakang ini saling mengertiannya, kalau cara hukum itu nggak jelas, udah udah nggak boleh yang nggak boleh. bahkan d e n a r i a n tempatnya kalau s a n g a a r a t pencarian tempatnya mereka nggak mau ya kan itu salah diri umurnya gitu loh、okay. cuman ya di pihak, di pihak yang mungkin juga salah k e m u d i a lapor ke polisi kalau n g a k ada tanggapan lagi ya, udah itu sah mereka h a r gitu k a r e a d a hanya e n c i k a t aja gitu loh terima kasih kami telah menangkap k e s u l t a n a Pak Jani terima kasih banyak dan sekarang ke Pak Amir Selamat sore ya Selamat sore komentar anda Pak Amir oke、okay. menurut saya untuk dihubungkan dengan Obama itu nggak sepadan ya maksudnya kasusnya jauh berbeda kalau Amerika emang dari dulu kan Ya rada-rada gimana gitu sama Islam Terus sekarang dia berusaha untuk mendekati Nah untuk kasus HKBP bukan itu Itu masalah dimana、uh, publik dan pemerintah dari awal Yang tadi Bapak tadi katakan i z i n n y a n gak g ada peraturan tidak diikutin Ya tapi ngotot nah, Jadi ada semacam ya penurus tempat ya gengsi Atau mungkin harga diri mereka t e r Terlindaslah dengan cara ngotot seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kembali, Fabel. Berikutnya Pak Haryadi. Ya, selamat sore. Selamat Ini saya l h a t Diskriminasi masalah agama di Indonesia memang sudah terjadi dari dulu. Dan、uh, banyak contohnya, salah satunya semacam yang sempat hiburan memakai nama agama, budaba. Padahal sudah diprotes, secara undang-undang pun tidak layak untuk dibuka. Tapi ternyata... Uh, tetap dijalankan dan didemo pun tetap buka Dan ini penegakan hukumnya pun tidak tidak nyata gitu Tidak ada penegakan hukum di Indonesia Ya jadi sehingga kasus-kasus、uh, macam ini Bila tidak ada、uh, wibawa dari pemerintah penegakan hukum Maka akan terus terjadi semacam ini Ya jadi butuhlah dari pemerintah itu Tindakan nyata yang lebih t e g a s semacam itu Baik. Demikian pendapat saya Terima kasih Pak Riyadi, Pak Budi selamat sore s o r e Bu s i l a k a n Bapak、uh, Ini cuma nanggapin tadi aja Kan dibilang warga setempat tidak setuju Bu ya、uh, Tapi kalau saya baca-baca di media atau informasi lainnya Ternyata itu orang-orang dari luar daerah situ Bu Itu aja, Bu. Ya, Masih, Bu. terima kasih, Pak Budi. Satu penelpon terakhir dengan Pak Hari. Selamat sore. Selamat sore b u l u lu mau, ada-ada pun d i k e t i r k a n Bapak. Selamat sore. Selamat sore, silahkan, Pak. Ya, itu sebenarnya kan masalahnya kecil karena pempenyataannya yang tegas. Jadi seperti itu. Kalau misalnya menurut saya tidak ada salahnya, tidak telat ya sampai sekarang. Mungkin setiap perumahan atau sekian perumahan gitu mesti... Sebelum diizinkan oleh、hmm. apa, pemerintah daerah itu harus agar tempat ibadahnya. gitu ya. Dan、uh, yang mau beli rumah pun n g g a k tahu kalau ini nanti untuk gereja, yang ini untuk masjid, dan sebagainya. Menurut saya ini masalah tempatnya aja. Dan kelihatannya penusukan segala itu aja. Itu jangan-jangan mungkin... Uh, yang dicari seperti itu, supaya ke blow up seperti ini, saya kebetulan tinggal juga di sini harapan baru,、mm -hmm. di dekat rumah saya itu ada 6 atau 7 gereja gitu berjejer, itu nggak pernah ada masalah, s a t p a m n y a pun mungkin nggak ada, malah m a s j i d cuma ada satu. Kalau Anda tidak p e r c a y a silahkan datang ke harapan baru Regensi, itu、mm -hmm. di dekat stasiun、uh, Cakung, ya. itu ada 7 gereja berjiri、uh, berjejer begitu, alirannya beda-beda, ada satu masjid dan tidak pernah ada masalah. Terima kasih.